La ilaha illallah wallahu la Kita masih mengulas dan tentang mandi yang dilakukan oleh Rasulullah Seperti yang kita sampaikan sebelumnya Ulama berbeda pendapat dalam memahami dua hadis ini Apakah itu dua tata cara mandi yang berbeda Ataukah Satu cara mandi Gabungan antara yang diceritakan oleh Aisyah Dan yang diceritakan oleh Maimunah Ada yang menggabungkan dua cara mandi ini Apa yang ada di hadis Aisyah digunakan untuk melengkapi apa yang ada di hadis meimunah dan sebaliknya kalau kita menggunakan metode ini berarti yang dilakukan oleh Nabi Selang, -selang ketika mandi junub lengkapnya yang pertama mencuci kemaluan sebagaimana yang ada di hadis meimunah bagian ini tidak ada di hadis Aisyah Maka beliau mencuci tangannya dulu ya. Mencuci kedua tangan Dua kali atau tiga kali Setelah itu mencuci kemaluan Menggunakan tangan kiri Karena seperti sebelumnya kita dilarang Untuk menyentuh kemaluan dengan tangan kanan Selanjutnya beliau usapkan tangannya ke tanah Atau ke tembok Bukan untuk dibiarkan namun Nanti akan disirak Kemudian ini dalil bahwasanya dalam mencuci kemaluan dianjurkan untuk menggunakan sabun, alat pembersih. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tanah. Selanjutnya beliau berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Yang ini mulai perwudu yang tidak disebutkan rinciannya dalam hadis Aisyah beliau berkumur dan menghirup air ke dalam hidung kemudian mencuci wajah dan dua telapak tangan atau dua tangan sampai ke siku selanjutnya di bagian kepala yang ini tidak ada di hadis maimunah namun ada di hadis aisyah nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyela-nyelai rambutnya dengan tangannya hatta idza dhanna annahu faq arwa sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa seluruh permukaan kulit kepalanya telah basah, baru beliau avo salasan, barulah beliau mengguyurkan air ke atas kepalanya sebanyak tiga kali. Coba kalau diurutkan nomor satu tadi awan, mencuci kedua tangan, yang nomor dua mencuci kemaluan dengan menggunakan alat pembersih, yang ketiga berkumur nah, atau mulai ber berkumur menghirup air ke dalam hidung, rincian ini sudah ada di hadis nah, seadanya di hadis meimunan yang keempat mencuci wajah yang kelima mencuci tangan sampai kesiku yang keenam câl haces meimul, langsung diguyur kalau haces aica menyela nyelai rambut sampai merasa yakin seluruh akar rambut seluruh permukaan kulit kepala telah dasar selanjutnya mengguyur air sebanyak 3 kali bisa langsung dari atas bisa dimulai yang kanan dulu baru yang kiri. Selanjutnya. Nah, di hadis meuna summa tanakha Nabi sallallahu pindah tempat. Fa ghassala rijlaihi. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Yang ini tidak ada di hadis Aisyah. Maka total dari gabungan antara hadis Aisyah dan Maimunah kita mendapatkan 9 poin penting bagaimana urutan cara mandi junub yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga yang menerapkan prinsip bahwasanya dua mandi ini adalah dua cara mandi yang berbeda. Maka Aisyah menceritakan cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lihat, Maimunah menceritakan cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lihat dan itu dua cara yang berbeda karena itu ada sebagian ulama yang menyimpulkan mana diantara dua cara ini yang uh, lebih sering dilakukan nabi sallallahu alaihi wasallam jawabannya cara Aisyah karena dalam lafadz Aisyah terdapat kalimat karena rasulullah sallam karena rasulullah sallam dan satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama diantaranya adalah ibn kakiilit al hanafi uh, al hamali beliau menyebutkan bahwa kata kana dalam bahasa itu menunjukkan makna mudawanah menunjukkan makna mudawamah dan tikrar selalu dilakukan seperti itu dan berulang-ulang maka kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana seperti ini maknanya adalah beliau sallallahu alaihi lakukan semacam itu berulang-ulang kecuali jika di sana ada korinan, ada indikator yang menunjukkan bahasanya kata kana di situ tidak menunjukkan makna berulang-ulang. Di antara contoh kana yang menunjukkan makna berulang-ulang adalah pernyataan ibu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam acuatenna khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah dalam memberikan kebaikan. Memberikan kebaikan dalam bentuk zahir maupun batin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah. Maka di situ berapa menggunakan kata kana. Karena itu jika kita mengambil pendapat bahwa dua hadis ini adalah dua tata cara mandi yang berbeda, Maka cara mandi Aisyah Lebih sering dilakukan Dibandingkan cara mandi Yang diceritakan oleh Maimunah Insya Allah bisa ya Bisa dipraktekan Kita lanjutkan ke hadis Berikutnya Hadis ke 31 Dari Abdullah bin Umar Bahasanya Umar bin Khattab R.A. Rasulullah sama, uh, Pernah berkata Ya Rasulullah ayarku junubun. Ya Rasulullah Bolehkah kita tidur Dalam kondisi junub Kemarin telah kita sampaikan Orang junub disebut junub Karena apa? Junub secara bahasa artinya Artinya apa Ya, artinya jauh junub secara bahasa artinya jauh. Dan sebab orang junub itu banyak, tidak hanya hubungan badan, termasuk mimpi basah atau yang lainnya. Naih, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut waljariil junub, waljariil kurba, waljariil jam atau waljariil junub adați țigare de cătă dați țigare de lau. Eu ți-am spus în scrisul alpasos, când am vorbit despre când Musa itu dilarung ke sungai oleh ibunya maka ibunya berpesan kepada saudaranya la râu, la râu, la râu, la râu, la râu, la la râu, la râu, la râu, la kemungkinan bapa surat anjunupin dia bisa melihat dari jarak jauh anjunup dari jauh wahumlah ya subuh sementara keluarganya firaun nggak tahu maka ibunya musa tahu perjalanan peti yang membawa musa yang dilarung di sungai nil dan dia tahu musa dibawa oleh firaun maka allah subhanahu wa taala menyebut jauh dengan junub Dan ada cazul bahasa antara makna, bahasa dengan makna Syar'i Orang Karnava, disebut Ibatah, Orang Chunuk Anil ibadah Karena orang junub itu jauh dari ibadah Dia tidak boleh Biscuit tidak boleh tawaf, tidak boleh baca Quran Jauh dari kegiatan ibadah Dan kata junub ini bisa untuk mufrod seperti di sini gua junubun bisa juga untuk jama gua ingkuntung junuban maka junub satu kata untuk bemir apapun bisa mufroh bisa jama bisa mudakar bisa muanas bisa gua junubun dia junubun tidak boleh dia junubaton. Bagaimana hamil, hamil itu mudakar, tapi hanya untuk muannas. Anti hamilun, hia hamilun, karena sudah ceto yang namanya hamil pasti muannas. Maka meskipun mudakar, lapatnya, namun secara penggunaan hanya untuk muannas. enggak boleh ya, hia hamilah. Nah ini berarti gak paham bahasa Arab dua hamilun dia hamilah junub dia gitu tidak ada manasnya tidak ada hadiah junub bathon ayarutu ahatuna huwa junubun bolehkah kita itu tidur dalam kondisi junub sebagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam na'a iza hatukum boleh Dan apabila kalian telah mandi, eh, telah wudhu Silahkan dia tidur Maka kenapa Nabi SAW Menganjurkan wudhu Selesai orang itu Atau ketika orang dalam kondisi junub, Padahal wudhu itu Tidak bisa mengangkat hadas Besar Maka orang yang wudu dalam kondisi hadas besar Wudhunya ngefek tidak Tidak Bolehkah salat. ca seteai tu? Pe cei Maka wudu la yofahru akbar. tidak bisa da. hadas e da. apa fungsi da. di sini jawabannya adalah fungsi da. di sini adalah untuk e da. Nu e da. Nu sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajukan berwudhu bagi orang yang junub sebelum dia tidur. Kemudian hadis ini juga disimpulkan oleh para ulama bahwa orang yang dalam kondisi hadas besar baik junub maupun karena haid wanita haid diperbolehkan untuk berwudhu meskipun wudhunya tidak ngefek dengan hadas besarnya. Namun ini meringankan status hadas besarnya. Sehingga bagi wanita haid yang misalnya ingin tidur Dan sebelum tidur dia dianjurkan untuk berwudhu Apakah berlaku untuk wanita haid? Jawabannya berlaku, dia berwudhu sebelum tidur Nah ulama berbeda pendapat tentang hukum berwudhu eh, Sebelum tidur bagi orang yang junub Dia mengatakan biasanya al-amru hunah. Pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawatta'aka hukum kalian apabila kalian mandi uh, telah berwudu maka tidurlah." Ada yang mengatakan ini hukumnya jadi syarat. Syarat bolehnya tidur. Naam, boleh apabila telah berwudu. Sehingga dia mewajibkan ee uh, wudu sebelum tidur. Kemudian ada juga yang berpendapat Bahasanya Utus Belum Tidur Hukumnya Anjuran Dan ini pendapat Asyafi'i As Dan pendapat Imam Malik Biqaul dalam salah satu pendapat beliau Dan pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat Jumhur Pendapat mayoritas ulama yang mengatakan Mutusi di sini sifatnya anjuran dengan beberapa dalil. Yang pertama ada namanya Karina Maknawiyah. Karina Maknawiyah adanya perintah dan larangan dalam masalah kamiliat, dalam masalah penyempurna syariat. Syariat terdiri di tiga hal: Dorurian, kamaliyah atau tahsiniyah perintah dan larangan dalam masalah daruriyat dan hajiyat ini yang menghasilkan hukum wajib atau haram sedangkan perintah dan larangan dalam masalah tahsiniyah tahsiniyah kamaliyah penyempurna contohnya adalah perintah dan larangan dalam masalah adab ini jumhur ulama memahami Sebagai perintah dan larangan, anjuran atau larangan makro. Semacam ini disebut koriinah manawiyah. Karena semata-mata penyempurna dalam masalah ada itu tidak mempengaruhi adanya dosa. Sehingga orang yang melanggar tidak berdosa, yang meninggalkan perintah juga tidak berdosa. Maka perintah dan larangan dalam masalah ada itu tidak sampai pada derajat haram atau wajib. Dan kita lihat di sini Nabi sanad salah menyarankan ini. Itu tawadhu al-taubal yarbud termasuk bagian dari adab bagi orang yang sunnah ketika ndak tidur. Dia diajarkan agar sebelum tidur berlutut terlebih dahulu. Maka ini termasuk diantara perintah dalam masalah tahsiniyah Kemudian dalil yang lain adalah di sini ada perintah kliyarqot tidurlah. apa mana kliyarqot? Di situ perintah untuk tidur dan tidak ada ulama yang memahami perintah tidur di sini hukumnya wajib. Setelah juno misalnya nggak tidur boleh nggak? Silakan. Setelah judul misalnya habis itu bal-balan boleh saja. Maka perintah kliyarqot di sini tidak wajib. Sehingga di sini ada dua perintah, satunya dipahami tidak wajib dengan sepakat, namun satunya diperjelas. Sehingga perintah yang satunya tidak dipahami dengan pemahaman yang sama. Maka perintah untuk berwudu dalam kasus ini hukumnya tidak wajib namun anj anjuran. kemudian diantara hikmah, mengapa kita dianjurkan untuk berwudhu sebelum tidur ketika junub tadi satu sudah kita sampaikan adalah itakfif itakfif ilhadad yang kedua disebutkan oleh yugah gigi'in adalah agar kita bisa tidur dalam kondisi bersuci salah satu diantara dua yang Allah syariatkan mandi atau wudhu karena mandi terlalu berat maka Allah berikan keringanan untuk wudhu. Khasiatan <mului> laut fin Karena dikhawatirkan kita akan meninggal dalam posisi tidur. Kemudian ada juga yang mengatakan ilahnya adalah ayun shito idal husni al maq, agar dia tidak takut untuk mandi karena merasa kedinginan dengan Ayah, maka ca să-i mupat dimânculu, cu un a ieșit să dorme. Acum, nici nu. Acum, nici tidak Acum, nici nu. Acum, dan berdasarkan dari nici nu. bahwasanya orang yang dalam dianjurkan untuk Atau dianjurkan untuk Melakukan salah satu diantara Dua cara bersuci, maka wanita khair Ketika tidak tidur Dianjurkan untuk melakukan wudhu Dan jamin Allah Subhanahu wa ta'ala samping manfaat kita mengikuti sunnah Sebelum mandi junub kita Berwudhu, sebagaimana yang Disebutkan dalam hadis Aisyah dan Maimunah Manfaat kesehatan lainnya adalah Orang yang berwudhu Sebelum mandi junuh Sebelum mandi besar Itu meringankan badannya Maka dia ketika Tidak mendapatkan air dingin Bertahap sedikit demi sedikit Dimulai dari anggota Udu Dan ini melantih saraf Terutama mereka yang punya sakit jantung Kalau mandinya itu langsung kepala Bisa jadi nanti kaget Shock, bahaya yeah. Dan ada beberapa kasus Orang yang punya penyakit jantung Begitu mandi, nggak keluar Ternyata dia shock Di dalam kamar mandi Maka syariat memulai wudhu Sebelum mandi itu Di antara hikmah Terkait dengan masalah kesehatan adalah Untuk membantu saraf menyiapkan saraf badan menerima air yang lebih banyak. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Nabi saw. Qalat Ummu Salam menceritakan, saya ja Ummu Sulaimi Imra'atu Abi Falhak ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Datang Ummu Sulaim istri Abi Talha. Siapa Ummu Sulaim Nama aslinya Ummu Maisah ton itu Ummu Sulaim.com dot ibunda Anas Ibu Malik Dan ketika Nabi S.A.W. datang Malik Suami pertama um Sulaim Tidak mau Masuk Islam, namun umul Sulaim Masuk Islam Dan Malik mengingatkan kepada Istrinya Kamu jangan ajak anakku Untuk masuk Islam Kamu jangan pengaruhi anakmu Namun Anas bin Malik Diajak oleh ikunya untuk Masuk Islam Karena Malik marah, maka dia minggat dari rumah dan tidak diketahui sejarahnya setelah itu. Kita tidak tahu Malik itu mati di mana. Namun para sejarah mengatakan Malik bukan sahabat. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Setelah pisah dengan Malik, kemudian Umsulaiman dilamar oleh aku, Talha. Maharnya apa? Mah, Mahar maharnya mahar nya, Islam dan tidak ada wanita yang maharnya paling mahal melebihi pengusulai dinikahi dengan mahar selamat dunia akhirat, mahar masuk Islam dan beliau termasuk salah satu di antara wanita yang semangat dalam belajar semangat dalam mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian beliau bukan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada wanita yang dia secara keilmuan lebih tinggi daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi Karena itu, tidak perlu berkecil hati Mengelamat seorang ustadzah Sama saja Umur Sulaim ini seorang ustadzah ketika itu Suaminya sahabat biasa Jatuh Umur Sulaim Datang Umur Sulaim, istri Abdu Kepada Rasulullah SAW Lalu beliau bertanya Ya Rasulullah Inna Allaha la yastahiinu Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. al Huslim Apakah wanita dianjurkan untuk mandi idza hiya apabila dia ihtalamat apabila dia bermimpi Ia di sini domir Fasal Kalau kita baca ilah tanaman susunannya sudah benar. Ditambah iya ada domir tambahan domir Fasal dan domir Fasal itu harus munfasil domir pemisah. Maka memberikan makna taksis pembatasan Fasal Apabila wanita Karena iba susu wanita mengalami mimpi basah. Sebagaimana semacam ini banyak ditemukan dalam Al-Quran. Ula iga humul Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kata hum setelah ula, ula ika". Padahal ula iga muflikun sudah benar atau belum? Sudah benar Ulaika al-kafirun Sudah benar Namun Allah subhanahu wa ta'ala Tambahkan hum Namanya apa? Domir fasad Untuk menunjukkan makna Hasad pembatasan Hanya mereka itulah Orang-orang yang bukhi, orang-orang yang kafir Orang-orang yang terima Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Benar. Apabila dia melihat air, melihat keluarnya mani. Om um sulaim, anha, sebelum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan dengan empat Karena pertanyaan ini pertanyaan yang umumnya memalukan. Namun dia tetap beranikan diri maka Ummu Sulaim tetap bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah ini. Dan karena inilah Aisyah radhiyallahu anha wanita Ansar. Ni man nisa'u, misal Ansar. La tastahyi ay yas'alna 'ilm. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. La yaqna kabul. Lak Yam Hayau ayat apa pahit Rasanya tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu agama. Mereka tidak malu untuk bertanya kepada Nabi semacam Meskipun itu tidak, tidak terjadi pada seluruh wanita Ansar, hanya beberapa wanita Ansar yang suka berkomunikasi dengan Nabi Sallam dan tanya langsung kepada Nabi Sallam. Tidak semuanya semacam itu namun Aisha dengan hanya melihat beberapa orang ini belum membuat penilaian secara umum dan semacam itu diperbolehkan. Kalau ujian sifatnya positif, meskipun hanya dilakukan oleh beberapa orang, kita boleh melakukan ujian takmin, ujian secara umum. Kita melihat ada orang jogja yang santun, bagus, kemudian kita muncikung jogja baik-baik, santun. Ini bukan termasuk perbuatan dusta. Meskipun di Jogja juga ada preman, ya, ada elite dan seterusnya. Sebaliknya, kalau dalam masalah celah, maka tidak boleh tangglin. Ada misalnya orang Jawa Timur yang rautu elek, kemudian kita kafe bong Jawa Timur jeleng, bong oh, tumban kenalahan, gitu. Nanti lawongan juga kena padahal tidak semuanya melakukan yang sama. Maka Aisha binti Abdullah memuji wanita Ansar karena semangat mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam masalah yang mereka anggap itu memalukan. Innallaha la al-haqqi Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Empat yang disampaikan oleh Ummu Maka ini bagian dari pensifatan untuk Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan adanya sifat malu. Hadis ini antara dalil Allah memiliki sifat malu. Dari mana bisa disebutkan demikian? Pada kalimatnya kan kalimat negatif. -tid. Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Kalimatnya kalimat tapi dari mana mana disimpulkan Allah memiliki sifat malu, jawabannya Lord. karena pernyataan negatif ini muqayyad dibatasi oleh keterangan tertentu, Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran berarti di kesempatan yang lain Allah malu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 tapi kalau sifat bisa kita tetapkan berdasarkan makhluk mukhalaqah contoh yang lain innahum arrabbihim yaw nga'idhin lamah mereka orang-orang kafir itu pada hari kiamat akan dihijab ditutupi sehingga tidak melihat Allah ayat ini jadi dalil oleh Imam Syafi. berarti Allah bisa dilihat Buktinya apa? Orang kafir tidak melihat Allah. Maka kebalikannya tidak selain orang kafir bisa melihat Allah. Jadi Allah bisa. Gini. Maka dalam mengatakan sifat bisa menggunakan mafhum mukhalafah Tapi kalau nama tidak. Kalau nama tidak boleh kita tetapkan berdasarkan mafhum mukhalafah. Misalnya apa? Wamallah bi zallah Allah tidak berbuat zallah. Kita boleh enggak menetapkan nama kebalikan dari zallah. Tanpa dalil, katanya. Maka tidak boleh. Andai tidak ada kata aqil, tidak ada nama al aqil. Kita tidak boleh memberikan nama al aden untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada nas yang sifatnya Afirmativ, kalimat positif Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Juga memiliki Nama hayyun Inna Allah hayyun karimun Yastahhi An abdihi Iza yadaihi ilaihi Fal yautau sifra Allah itu Maha pemalu Karim, Maha pemurah. Allah ma'lu Ketika ada diantara hamba-nya yang menyotor uh, tangannya, mengangkat tangannya, menengahkan tangannya ke kepadanya dalam berdoa, kemudian Allah menolaknya dalam kondisi nol, tidak diijabahi doanya. Hal almarahatim muslim idah talaman, apakah wanita itu wajib mandi apabila dia bermimpi? Sapta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naam idah wa benar apabila diam lihat air. Ini jadi keidah baku bahwa adanya kewajiban julub mandi julub adalah ketika si wanita melihat air mani yang keluar. Kalau dia tidak melihat air mani yang keluar, maka ini tidak mewajibkan mandi. Dan ini jadi keidah bagu. Nah, jika pentru băiunea, așa cum este, pentru băiunea, așa laki este, pentru băiunea, așa cum este, pentru băiunea, așa cum este, laki băiunea, așa laki este, pentru băiunea, așa cum este, pentru băiunea, așa cum este, pentru băiunea, așa cum este, pentru Călătoria milenială yang fost suscana, cate de la Cubati, la un timp de 10 ani, a kemudian la berikutnya la dari a fost Mintawbi taufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila salati wa inna bu'a al-ma'i fi tawbi. Saya pernah mandi junub atau saya pernah mencuci aksilun janabah mencuci janabah janabah di sini maknanya adalah mani Saya pernah mencuci mani min taufi Rasulillah alaihi wasallam dari bajunya Nabi sallallahu Coba kita perhatikan Aisyah menyebut mani dengan janabah. Li'annahu lil junub. Maka apa beda janabah dengan junub? Kalau junub itu apanya? Orangnya Kalau janabah Sebabnya Sehingga yang benar Waslul junub atau waslul janabah Waslul junub Mencuci orang yang junub Ya, nah. Uh, yang kita lihat para Rasul sanaka maka sifatnya yang dihilangkan sebabnya yang kita. Aktsur sanaka saya mencuci air mani di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa salat, kemudian beliau menunaikan salat wa inna ma sementara bekas air mani itu masih melekat di bajunya. Yang zahir wallahu aalam. Wa semacam ini, di masa Nabi Wasallam dan para sahabat, itu bukan sesuatu yang memalukan tapi di tempat kita jangan kayak gini, kelihatan penghuni tidur keramas saja temunya sudah pada kerenengan tadi malam ngapain ini keluar rumah dalam kondisi keramas Rasulullah Wasallam keluar rumah jadi imam dalam kondisi ada bekas cucian itu mungkin kalau kita ganti baju ya. Nah, jelas. malu, merah itu bisa wajahnya namun di masa itu, semacam ini satu hal yang lumrah biasa saja sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah sholat sholat subuh setelah soft, rapi kemudian beliau mulai takgulatul ikhra' kesana ada dua kaul apakah sudah masuk sholat atau belum Lalu belia assalam salam teringat pada karoh ala junub. Belia dalam kondisi junub belum mandi. Lalu belia assalam salam bersabda, alam makanatiku tetap di tempat. Belia pulang. Lalu balik dalam kondisi mandi. Kalau kita keringkan dulu, keringkan se kering keringnya biar tidak kelihatan orang lain. Ini jadi imam dan makmum menyaksikan Nabi Salam salam air habis seolah-olah semacam ini satu hal ya belum termasuk juga beliau selama -selama pernah bertanggung di rumah sahabat siang hari digedor-gedor pintunya kalau tidak keluar-keluar dipanggil terus akhirnya sahabat ini keluar dalam kondisi wajahnya rodo biru kemudian nabi s.a.w. memberikan tahu paham apa yang terjadi beliau s.a.w. memberikan saran apabila kalian Uh, hubungan dan belum selesai, belum sampai inza, maka cukup perwudu juga belum. Yeah. Namun ini berlaku di masa silam, sehingga tidak bisa kita terapkan di masa kita. Kalau di tempat kita semacam ini, uh, satu hal yang yang dijaga yang termasuk sesuatu yang memalukan bisa menjatuhkan wibawa seseorang tapi di masa silat semacam ini bukan termasuk mengharimul muru'ah bukan termasuk perilaku yang menjatuhkan muru'ah kewibawaan seseorang sampai Nabi SAW sendiri yang melakukan sehingga boleh kalau semacam ini kita terapkan di tempat kita Ya jawabannya melihat adat masyarakat bagaimana anggapan masyarakat dengan seperti ini Kalau ini sesuatu yang ayam, maka itu menjatuhkan murah. Seorang Muslim yang baik tidak boleh secara sengaja menjatuhkan murahnya, karena bagian dari syarat persaksian seseorang itu bisa diterima adalah dia selamat dari khawarijul murah, perbuatan yang menjatuhkan wibawanya perawi hadis yang dhaif apabila dia suka keluar rumah enggak pakai kaos. Meskipun dia jujur. Karena tempat kita semacam itu menjatuhkan muru'ah. ini kembali kepada masing-masing kondisi masyarakat. Dan dalam lafaz muslim laqad kuntu sallallahu alaihi wasallam farkan. Saya mengeri dengan kukuh para buku itu dikira dengan buku bekas mani di pakaiannya Rasulullah SAW kemudian di melakukan sholat dengan pakaian itu baik e, yang pertama tentang apa benda yang dikira oleh Aisyah Babila Alhamdulillah yang dicuji oleh Aisyah di sini ada dua lapat lafa muslim dan ada muslim lafahari muslim Ais menceritakan mencuci kalau muslim Aisyah menceritakan mengering dan penempat yang tepat dalam hal ini adalah ini dua kamuus yang berbeda jadi Aisyah kadang mencuci kadang mengering ini yang lebih tepat dua riwayat ini Meskipun ada juga yang memahami, lapat mencuci dan mengering itu saling melengkapi. Jadi pertama Aisyah mengering, setelah itu mencuci. Namun yang benar ini dua kasus yang berbeda. Ada dua cara yang digunakan oleh Aisyah rotiul Dan apa yang dilakukan oleh Aisyah ini jelas disetujui oleh Rasulullah SAW. Maka ini masuk dalam hadis sahabat takdir, takrir nabi sallallahu alaihi wasallam Apa fungsi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju? Pakaiannya beliau pakai untuk salat. Baju itu dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Dan tentu orang belia adalah orang yang perhatian dengan masalah kesucian dalam berpakaian. Yang pertama adalah apa yang diterima oleh Aisyah radhiyallahu ada yang memahami este de fapt o formă de asemenea de asemenea de asemenea de asemenea de asemenea de asemenea de asemenea de asemenea de asemenea de asemenea kemudian menempel di pakaian suaminya. Maka di sini menjadi dalil dua perselisihan. Yang pertama tentang hukum apakah mani itu suci ataukah najis? Yang kedua tentang hukum rutukan al-mar'ah. Cairan basah yang keluar dari wanita ketika hubungan badan termasuk juga ketika mengalami keputian dan nanti ujungnya sama kesimpulannya sama ada ulama yang mengalami bahasanya hadis ini menunjukkan kalau itu najis dua hal ini najis dan ini adalah pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah dengan danil apa? di cuci oleh A'isah R.I.A Kemudian ada yang berpendapat Bahwasanya uh, Dua benda ini Itu tidak najis Dengan dalil Aisyah R.A mengerikin Dan yang namanya Al-Farku mengerik Itu bisa dipastikan Bekasnya pasti ada Tidak sebagaimana Mencuci Bisa dipastikan itu ada bekasnya Dan kaidah yang bagus yang berlaku bahwa mencuci najis itu tidak ada badal mencuci najis tidak ada badal, beda dengan menghilangkan hadas kalau kita perlu tidak ada air atau kita mau mandi tidak ada air, maka badalnya yang mau sedangkan kalau mencuci najis tidak ada badal ini ada pakaian kerak najis Bisa enggak digadaal pakai tanah gosok pakai tanah? Tidak bisa. Belum dianggap alat membersihkan najis. Maka dalam mencuci najis tidak berlaku hukum badan. Karena itu, ah syaa dengan mengrer bagian yang ada di pakaian Nabi sallallahu itu menunjukkan bahwasanya beliau yakin itu tidak najis karena kalau itu najis seharusnya dicuci dan tidak di dan tidak diteri. Ini adalah pendapat syafi'iyah dan wallahualam insyaallah yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat syafi'iyah. Kuasanya dua ini umumnya tidak nasih dan ini juga pendapat sebagian mazhab hamali dengan telinga disitu ada Aisyah atau belanda yang mengerek pakaiannya tidak sampai mencucinya dan yang namanya yang itu pasti dalam kondisi basah atau kering kering kalau basah bukan kerek tapi hukak namanya mucak kalau fakos itu ngerayap nah bahasa-bahasa semacam ini itu penting untuk memahami apa yang dilakukan dan hakikat sejatinya kemudian Bantahan dari Hanafiyah Abu Hanifah Biasanya alasan ini tidak tepat Karena hadis ini adalah Hadis Yang menceritakan Dua redaksi namun maksudnya satu Sehingga Aisyah patirannya itu mengering Maksudnya adalah sebelum dicuci Dikerik dulu Baru setelah itu dicuci Ini pemahaman Hanafiyah, Sehingga mereka mewajibkan, mencuci hukumnya wajib kemudian tiba uh, dibantah oleh syafi'iyah tidak benar bahannya ini dua, satu kasus yang sama, namun yang benar adalah ini dua kasus yang sama dan itu bisa kita lihat di riwayat muslim afruquhumin dan sallam farkan fayusalli saya mengerek baju nabi sallam lalu beliau sholat dengan dăciu, itu, faiușon, nitii, menunjucă un becas ceriaini, etatam aja de, dăciu. Și, Și, Și, Și, Și, Și, Și, Și, Și, Și, Și, Și, Și, Și, Și, Și, Și, Și, Wafiun bisa saja terjadi Namun kata beliau Walakin al-aslu ada Namun Prinsip pertama asalnya adalah Itu bukan satu kasus yang Sama, namun dua kasus yang Berbeda Itu Kira-kira bagaimana Masraqul-ulama dalam memahami Dua hadis Sehingga ikhwah yang urmakan Allah e, Ketika Ketika terjadi perselisihan itu tidak pasti karena di sana ada dua dalil yang berbeda. ini dalilnya sama, dalilnya sama, hadisnya sama, tapi pisaunya berbeda. ada ulama yang memiliki pisau istihad A, ada ulama yang memiliki pisau istihad B. Nah, ketika pisaunya sama, uh, pisohnya berbeda maka hasilnya berbeda, sehingga menghasilkan hukum yang berbeda. Padahal ini Masya Allah ya Dua hukum yang bertentangan Yang satu mengatakan najis Kalau sengaja dipakai sholat Batal Yang satu mengatakan suci Sehingga ketika dipakai sholat Baik sengaja, maupun sengaja Tidak mempengaruhi Sehingga, kan dalam sebuah masjid Ada dua madhab besar ini Yang saling bertentangan Imamnya madhabnya hanami Atau madhabnya madhabnya hanami Imamnya syafi'i lihat Pak Imam Pak di perkasaran gitu. Okay. Dia akan menyikirlah. Ini Pak Imam batal salatnya. Karena itu dalam memahami ilat kita akan bisa menentukan masalah secara benar sehingga kita bisa memposisikan diri kapan sebuah perselisihan itu dihargai muktabar tidak perlu dipermasalahkan lebih lanjut. Yang bisa kita lakukan hanya diskusi Dialog dalam peragama Mencari mana pendapat yang lebih kuat Bukan kemudian Itu menjadi titik pemisah ekstrim Antara teman Dan lawan Dan Sebelum di Saudi Ada uh, Atau sebelum Raja King, King Abdul Aziz ya. Di Saudi Di Kaabah Di Mesir Haram itu ada 4 mikro. Mewakili empat, madhav Karena perbedaan pendapat Dalam masalah fikih Itu dijadikan Dijadikan standar walak wala, -wala Maka hanafiyah Haram, hukumnya, salat di belakang Syafi'iyah Syafi'iyah, tidak boleh salat di belakang hanafiyah. Demikian ulama-madhav Yang lain, akhirnya ada 4. Alhamdulillah, sejak King Abdul Aziz Yang diiklari sebagai Bapak Saudi beliau memberantas itu semuanya dibongkar dan disatukan dengan satu imam tidak bisa kita bayangkan adakan itu tetap dibiarkan sampai sekarang meskipun ada orang yang memuji kejadian di masa silam ya menyesalkan kenapa kok pemerintah Saudi membongkar empat mikro itu kok nggak dibiarkan ya. menunjukkan kalau mereka tidak toleran terhadap ini Orang-orang kuno -orang Utsmanian itu nggak tahu bagaimana apa yang akan terjadi di masyarakat kalau itu dibiarkan. Termasuk ada orang yang mengungkapnya apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan Ketika Utsman menyatukan kiraat, ah, yang aslinya ada tujuh kiraat ah disatukan oleh Usman dikembalikan kepada kiraat ah Quraisy. Muktoh mayoritasnya. Kalau ada-ada Quraisy, ada kira ah Quraisy yang dipakai. Un orang oranic în locul apaul sampai harus membakar a întors yang lain, bakar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan o femeie care se află în salam, cu un canal, cu un tidak tahu un canal, cu tidak tahu bagaimana kondisi akhir cu itu canal, Mungkin kalau canal, cu itu berlaku sampai di zaman kita ada canal, agama Islam agama Islam. Dan masing-masing akan saling permusuhan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada para sahabat sehingga mereka melakukan istiat yang terbaik untuk kemaslahatan Islam. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Kita jelasah." Baina su'abi al arba. Summa jaha jaha abad al-usul Apabila seorang suami telah duduk Diantara 4 Cabang Badannya Kaki dan tangannya, Kemudian melakukan hubungan badan Maka telah wajib Mandi Ini di antara dalil kaidah penting yang mewajibkan mandi adalah hubungan badan meskipun tidak keluar mani. Dalam lafaz yang lain wa meskipun tidak keluar mani. Di situ ada nah. Maka di sini menyebutkan salah satu di antara sebab wajibnya mandi junub adalah adanya hubungan badan meskipun tidak sampai mengalami orgasme tidak sampai keluar mani karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan wa ilam junsin ini pendapat Jumur ulama dan yang meniliki hal ini adalah sebagian dohiri ya mereka mengacu pada sabda Nabi SAW adanya kewajiban mandi dengan air minal ma itu karena keluar air namun ini berlaku di masa silam sahabat berbeda pendapat tentang hukum mandi juluk ketika hubungan badan tanpa keluar mani. Sebagian berpendapat hukumnya mustahab, tidak wajib. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah Utsman bin Affan. Karena itu kita tidak katakan ini ijma. Ini dulu ada khilaf. Sampai terjadi pada masa sahabat. Kemudian di antara yang khilaf dalam hal ini juga Zahiri Mereka berpendapat Ini tidak wajib Karena Nabi SAW pernah mengatakan Hina menemak Menemak Wajibnya mandi dengan menggunakan air Itu karena adanya keluar air Dan ini ruksah di awal Islam Ini ruksah di awal Islam Termasuk kasus yang tadi kita ceritakan Sahabat yang datang oleh Nabi SAW Di siang hari Sementara dia belum uh, orgasme ketika melakukan hubungan Sehingga wajahnya wajah kecut Maka Nabi salah, -salah menyuruhnya untuk berhubung Namun kemudian ruksa ini <tuh> telah dinasah dengan adanya hadis yang ini. Dan ini hadis yang kedua setelah adanya ruksa hadis yang pertama Maka hukum mandi berlaku baik bagi Mereka yang orgasme maupun belum orgasme hadis găsit, hadis mă recălcam, mă recălcam, mă Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin recălcam, bin Ali bin Ali mă recălcam, mă kana Huwa wa abuhu bin Ibn Abdillah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib Ini yang dikenali dengan Ali Zainul Abidin Sedangkan Abu Ja'far Itu ananya Ali Zainul Abidin Dan Ali bin Husayn bin Ali bin Abi Talib ini memiliki keistimewaan dia sahabat yang sangat merahasiakan amal sahabat yang ketika bersedekah itu di malam hari sampai ngecap awat di punggungnya ngecap bekas gendong beras gendong kantung setiap hari dia sendiri yang keliling ke kampung mengatakan gantung-gantung ke orang-orang miskin, sehingga masyarakat penduduknya orang pelit, sampai mereka mengatakan kalu nahnu nusayitu, Kami menganggap dia itu seorang ulama besar, namun sayang orangnya pelit. Ratau kalem tuh dunya Baru kemudian kelihatan setelah beliau meningat din, maka Allah tidak sia-siakan amal, sekalipun dulu jadi bahan gerenengan masyarakat, ikiwong duwe tapi jarang keluar uang, jarang keluar nafkah sedekah, Allah Subhanahu Wa Taala tampakkan ujian. ada bekas kosong di punggungnya, sehingga seluruh orang miskin mulai sadar, oh ternyata yang selama ini mengantarkan beras kepada kami adalah barulah fasihah namanya diangkat tinggi-tinggi ternyata beliau orang yang boleh beliau bingat. Bingat orang yang termawar. Anahu kana <mulia> abuhu inda Beliau bersama bapaknya, bapaknya siapa? Ali <mulia> Muhammad dan Ali Zainul Abidin. itu pernah bersama bapaknya. Kalau Abu Jafar Muhammad bin Ali ini gelarnya apa? Al Baqir, gelarnya Al Baqir. Abu Jafar Al Baqir. Kenapa beliau dipilih Al Baqir? Liannamu ia berkorong, karena beliau itu membacain. Bakir tanya membaca, maka sapi disebut Pak orang, karena dia petugas pembaca. Dia bersama bapaknya di dekat Abdullah Jaber bin Abdullah. dan di sisi Jaber bin Abdullah ada beberapa orang. lulus, maka mereka pun bertanya tentang bagaimana cara berandisuruh. Ini pertanyaan yang aneh dia dapat banyak orang namun sahabat ini dilakukan di bahasa Arab. Faqala kemudian mengatakan itu hanya satu kilo. Kalau air berapa karena proyekis air dan gantung beda ya. Ya kurang lebih gitu. Maka air di liter, katakanlah air yang mati yang liter. Air sekiliter itu satu song. Dipakai untuk mandi dulu. Pak Umar surun saya yakini gua, kalau cuma segitu ya enggak cukup. Masa air 3 liter untuk mandi dulu? Acum, ceapă, ceapă, mengatakan Kana cana wa alfa, minca, wa khairan minca. Aia 3, liter itu Cukup untuk mandi 5, Orang yang Lebih 5, rambutnya Dan Lebih baik daripada kamu Sume amana fi saubin Kemudian beliau mengimami kami Dengan mematik baju Dalam abad yang lain Kana Rasulullah SAW Yufriul ma'a ala waqsii salatan Rasulullah SAW Menuangkan air ke atas Kepalanya sebanyak 3 kali Hadis dari Bukhari Kata والله rog să vă في la început. Vă rog să vă abonați la început. Vă rog să vă abonați la început. Vă rog Ia mengatakan ma yakini Di situ adalah Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib Ini lain lagi ya Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib Ini beda dengan Parami hadis yang tadi Kalau yang tadi Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husein Kalau ini Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib Muhammad bin Ali bin Abi Talib itu digelari dengan Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah. Yang dari beliau ini kemudian muncul Syiah Zaidiyah. Karena Syiah itu terkeping-keping menjadi beberapa kelompok Setelah kebingungan menentukan siapakah yang layak jadi imam, setelah Husain. Husein punya sekian anak. Nanti Ali bin Abi Talib juga punya anak yang lain selain Hasan dan Husein Di antaranya Muhammad al Hanafiyah. Muhammad al Hanafiyah itu putra Ali bin Abi Talib dari istri selain Fatimah. Istrinya siapa? Istrinya dari Bani Hanafiyah. Bani Hanafiyah siapa? Bani Anafiyah itu baninya Musailamah Al-Kadzab. Maka ketika perang melawan Husainah Al-Kadzab, Abu Bakar R.A. anhu beserta kaum muslimin menang. Dibimbi oleh Khalid bin Walid. Dan diantara tawanan yang ketika itu didapatkan kaum muslimin adalah seorang wanita dari Bani Anafiyah yang dia menjadi budaknya Ali bin Akhitar. Jadi, ini înii, Muhammad al -Hanafiyah. Muhammad Ali bin Abi Talib. Maka, dia Muhammad al Hanafiyya, pentru apa? Dia este bani Hanafiyya. Dan ini, ia diajak memberontak Oleh e, Abi invitat Untuk memberontak alerge. Deci, acesta kaki haditantang mari kita memberontak Yazid bin Muawiyah dia enggak mau farafadu akhirnya mereka pun menentang Muhammad bin Hanafiyah dari karena farafadu disebutlah rafidah maka secara rafidah itu debat orang Kufah yang mau memberontak memberontak Yazid setelah ditolak oleh Muhammad bin Hanafiyah Farovatu, mereka tidak mau menghafi Muhammad al-Hanafiya sebagai imam. Mereka menentang Muhammad al hanafiyah Jadi kata Farovatu tadi, akhirnya mereka diistilahkan dengan rohim. Nah, yang bertanya Maya ini itu anaknya Muhammad al-Hanafiya. Lain lagi dengan tadi ya Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Hasan. Beda orang. Kalo yang ini keturunan Pak Fatimah. Nah, Alul Pei yang mana? Semua keturunan Ali atau keturunan Fatimah? Keturunan Fatimah. Kalau kita mengatakan Alul Pei hanya khusus keturunan Fatimah, Anha, maka Muhammad Nabi -ah -ah, masuk, karena beliau keturunan Ali, betul? Bapaknya Ali dan ibunya bukan Fatimah. Kita tidak tahu mungkin Habib itu Bapaknya Ali dan bukan Kita tidak tahu mungkin Habib diantara kita itu nyambungnya ke Muhammad atau Nabi ia, numai ca umum dau ungur alubaid, ei nu e ca ei, ei nu e ca ei, ei nu e ca ei, ei nu e ca ei, ei nu e Jacfar, sorăraina Ali, năpitaulem, care așa a lăsat Abdullah bin Jacfar, este unul Ali, năpitaulem, și are urmați. Dar de ce nu este prezent în cult? În locul acesta, nu este prezent. În locul acesta, nu este prezent. În locul acesta, nu este prezent. În locul acesta, nu este prezent. În Kita perhatikan di sini bagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menjelaskan tentang e, jumlah air yang digunakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam ketika mandi junub beliau Sallallahu alaihi wasallam mandi sebanyak satu saq. Dan ini juga dikuatkan oleh hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu karena Nabi Sallallahu alaihi wasallam yatawud al-ubilmut wa yaksilubis saq ila hamsa amdan. Nabi SAW itu kalau wudhu dengan satu mud dan beliau mandi dengan satu sok sampai lima mud satu sok lima mud banyak mana? satu sok dengan lima mud banyak mana? lima mud baik. karena satu sok empat mud akhirnya ada orang yang bertanya, wah kalau segitu gak cukup maka dijawab, oleh jawab, berat di Allah Nabi SAW rambutnya lebih lebat Kalau rambut lebih lebar, Itu kebutuhan airnya Lebih banyak Dan beliau orang yang lebih baik Artinya mandinya itu mandi yang Betul-betul menghilangkan kadas Tidak ada yang ketinggalan ya. Tidak ada yang kemudian bagian beliau yang masih kering Semuanya setelah dibasahi. Sehingga meskipun jumlah air yang beliau gunakan itu sedikit Menunjukkan Mandi beliau itu Mandi yang sempurna Namun mandi beliau mandi yang sempurna Ini dijadikan dalil bahwa tidak dianjurkan dalam mandi junub menggunakan sabun. Tidak dianjurkan mana bisa disimpulkan demikian? Pertama tidak menggunakan daun Dan beberapa tentang mandi yang kedua mandinya Rasulullah Wasallam itu dengan menggunakan air yang sangat terbatas kalau menggunakan sabun nanti setelah basah total, sabunan harus dibilas nanti jumlah airnya berarti dua kali volume pertama satu volume, satu paket volume sudah cukup untuk mandi, satu salt setelah disabun, tambah kotor gitu. Harus dibilas dengan satu paket kolom yang kedua Dan itu keterangan Zahil Islam Maka beliau menyimpulkan tidak dianjurkan dalam mandi junub menggunakan sabun Dan ini hukumnya anjuran ya, tidak wajib Misalnya kalau ada orang yang mencoba mandi dengan jumlah semacam ini Malah kerepotan, malah mandi Keteknya masih kering Atau selangkangannya masih kering Ini nanti membahayakan sholatnya maka lebih baik ya menggunakan air yang lebih banyak daripada itu sahabat yang mulia dan bapaknya juga seorang sahabat ayah beliau meninggal ketika apa? ketika perang bukut karena salah sasaran beliau dibunuh bukan oleh orang Islam tapi dibunuh oleh bukan oleh orang kafir dibunuh oleh orang Islam. Panah yang salah Kena Jabir, kena Aqila, bapaknya din Meninggal di Perang dan ada di Mau dipindah oleh Jabir dilarang oleh Nabi Kemudian hadis ini juga dalil Bantang untuk Malikiyah yang mengatakan bahasanya mandi Junub wajib harus digosok. Adalah, dalat itu digosok. Karena uh, hadis ini menunjukkan mandinya di yang sangat terbatas, maka yang perlu dilakukan adalah menggunakan air itu semaksimal mungkin untuk membasahi badan beliau. Kemudian di sini ada keterangan di buka tambahan tentang masalah satu mur. Tatkah beliau wali tahdid jumlah satu sok ketika mandi dengan menggunakan air satu sok bukanlah pembatasan. al ala Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan ada beberapa ukuran yang berbeda. Wazali kabulaw alam bil aqat walhalat. Mungkin itu terjadi karena adanya perbedaan kondisi dan waktu. Misalnya saat itu airnya kurang atau plios dan sabat. Kemudian ketika pliosan selama mandi di tempat yang lain dengan menggunakan jumlah air yang lebih banyak, airnya lebih banyak melimpah atau ketika plios mungkin di rumah. Wallah alam di sini tidak menjelaskan Kapan itu terjadi Namun Nabi SAW Sederhana dalam menggunakan air Ketika beliau wudhu Atau ketika beliau mandi Menunjukkan bahwa Yang sunnah ketika seseorang Bersuci baik mandi maupun wudhu Adalah Dia tidak boros dalam menggunakan air Demikian yang pertama yang kita bisa Bahas, kita istirahat Kurang lebih lima menit. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di Bapak Dayamum. Setelah istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da, Asta înainte, bab ea bab băbătă at-tayamu Băb at-tayamu at, at, -tayamu. at -tayamu, secara al-qastu al Tujuan Allah băbim mân Wa la tayamu mâul min Wa bi-akhithihi Illa antuh mi cenganlah kamu taya memulih habis sengaja memilih yang jelek yang gak turyan minhu diantara makanan untung fikunay yang kalian infakan dan kita kebiasaannya kalau mau memberikan sesuatu kepada orang lain cari yang sudah gak kepake bekas atau makanan yang gak turyan baru kemudian disebarkan ke teman-temannya ke santri dan ini khairu la'ib sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang walai tayammum fil khabits jangan sengaja memilih yang tidak baik. Nah, tayamum, disebut tayamum, dan itu secara Apakah dengan makna Kalau ma adalah menggunakan menggunakan tanah untuk bersuci dengan tata cara tertentu. Itu istilah dan dalam kata itu ada makna lugah, makna istilah dan ada makna syai. Ada kata yang dia memiliki makna lugah dan makna istilah. Ada kata yang memiliki makna lugah dan memiliki makna syai. Kalau makna lugah kita paham, makna lugah dia mana? Syai lalu apa beda mana istilah dan mana syari mana istilah itu kata yang tidak digunakan oleh syariat namun menjelaskan oleh ulama berdasarkan istilah mereka sesuai dengan pemahaman mereka terhadap syariat seperti kata apa? seperti kata fikih ulama memahami kata fikih adalah yang yata'allaku Bil-ahkam al amaliyah, Ilmu yang terkait Dengan hukum, amal perbuatan At-tafsiliyah Yang rinci Al-mustam al Min al-adillah At-tafsiliyah Yang diambil dari dalil-dalil Yang rinci Maka ini pengertian secara istilah ulama Dalam syariat kita tidak menemukan istilah sama ini. Namun kata sholat kata salat itu istilah syariat. Sehingga istilah syarat istilah salat dipahami kata salat dipahami sesuai dengan istilah syar'i. Maka ketika kita mendefinisikan salat adalah salat secara makna bahasa dan salat secara makna syar'i. Bukan salat secara makna istilah. Karena salat bukan istilah ulama, tapi dia istilah syar'i. Tayamum ini ada makna lubah, makna lubahnya apa tadi? Tujuan al-fustu. Kemudian yang kedua makna syahid. Kita tidak mengatakan makna istilah, karena tanya bukan istilah ulama tapi istilah syahid. Sehingga tayamum secara syahid menggunakan tanah untuk bersuci dengan tata cara tertentu. Alat, lalu apa kaitannya antara makna lubang dengan makna syair? Jawabannya adalah kaitannya karena orang yang melakukan tayamum dia secara sengaja menjadikan syair, menjadikan tanah sebagai tujuan tujuan baginya untuk bersuci dan semua kata yang digunakan secara istilah maupun secara syar'i itu memiliki keterkaitan secara lughah karena semuanya berasal dari bahasa Arab. Dan ta yang mu min khasa'is hadhihi ummah termasuk salah satu keistimewaan umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Dengan dalil hadis yang disebutkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan uti tu khamsan lam yu'tu nabiyyun min qabli saya diberi lima keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku salah satunya apa wa ja'alna al-ardhi masjidan wa Allah jadikan untuk bumi itu masjid wa bisa dipakai tempat salat masjid di makna mekar sujud Bisa dipakai untuk tempat sujud, tempat sholat, wathohuro, bacanya tohuro dan apa artinya tohur alat alat untuk bersuci. Kalau kita baca tuhur kegiatan bersuci. Kalau tohur alat untuk bersuci. Wa junati al arzu masjidan wabohul. Allah jadikan bumi itu sebagai tempat yang bisa dipakai untuk sholat, wathohuro dan alat untuk bersuci. Fa ayyurajulin adraka as-salat falyusalli. Maka siapapun yang datang waktu salat, mendapatkan waktu salat hendaknya dia segera melakukan salat. Meskipun tidak di masjid, meskipun dia tidak ampuniki air. Kemudian Diantara antara yang lain yang menunjukkan bahwasanya mau adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ath-thahuru al-mukmin wa illam yajidil ma' tanah itu alat bersuci nya orang beriman meskipun mereka tidak mendapat air tidak mendapatkan air selama 10 tahun namun alat untuk bersuci dengan menggunakan air itu berlaku bagi umat Muhammad sallallahu hadis ini menunjukkan bahwasanya menggunakan tanah ketika bersuci sebagai pengganti air sifatnya rukhsah Fatnya rukshah dan itu dengan sebab karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelonggaran kepada kita dengan adanya rukshah ini sehingga kita bisa melakukan ibadah tanpa menjadi satu beban yang berat bagi kita hadis yang pertama dalam hal ini adalah hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu sahabat yang masuk Islam pada peristiwa Khaibar persamaan dengan masuk Islamnya Abu Hurairah radhiyallahu namun untuk Abu Hurairah diperselisihkan apakah Abu Hurairah itu masuk Islam ketika peristiwa Khaibar dan peristiwa Khaibar ini 3 tahun sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Apakah Nabi sallallahu uh, atau Abu Hurairah itu masa Islam 13 Hijriah ataukah ketika Nabi masih di Di sana ada dua kaun, dan yang kuat adalah Abu Hurairah dalam masa Islam sejak beliau atau sejak Nabi sallallahu masih di hanya saja baru mendatangi Nabi sallallahu setelah peristiwa atau ketika peristiwa Khaibar. Imran Ben Hussein Islam ketika îl așteptam. El a mai Rasulullah că, bineînțeles, că a fost mutazilan. Lam cei mai buni. A fost unul dintre cei mai buni. A fost unul dintre cei mai buni. A fost unul karena pendiri Muqtazila siapa namanya? wasil bin apa? iqtazalah an majlisi Hasan al-Basri Muqtazila muncul di masa tapi ini ada majlis Hasan al-Basri, maksudnya besar ya, majlisnya banyak mengikutnya tapi orang ini debat dengan Hasan al-Basri, dijawab tidak sesuai dengan logikanya, iqtazalah dia menyingkir dan membuat majelis sendiri di salah satu sudut masjid. Akhirnya dia dan para pengikutnya dikelari dengan Mu'tazilah. Mu'tazil satu orang yang memisahkan diri, Muhtazilah kelompok yang memisahkan diri. Hamilul Quran orang yang menghafal Quran satu orang. Hamalatul -qur Quran para <mata> penghafal Quran. Mu'tazzilan Nabi sallallahu menyendiri dan tidak ikut salat fil bersama jamaah. Salah satu di antara makna kaum adalah jamaah. Meskipun qaum juga boleh digunakan untuk menyebut uh, digunakan untuk menyebut seorang satu orang bahkan bisa digunakan untuk menyebut wanita Allah menyebut bilqis wakanat kafirin fasikin dan bilqis itu kaum yang fasik musyrikin dia kaum yang musyrik karena sebelumnya bilqis menyembah menyembah matahari Fa la nabiy sallallahu pertama ya ulang ma manaka an tusalli fil qawm. Wei ulang kenapa kamu tidak ikut salat bersama jamaah. Ini menunjukkan bagaimana adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ketika melihat ada salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh sahabat beliau, Nabi SAW tidak langsung namun yang dilakukan apa? Bertanya terlebih Apa yang terjadi? Sehingga orang ini tidak de păcat, cei care au fost într-o viață de untuk cei bersama jamaah? fost într-o viață de păcat, cei care au fost într-o viață Wala ma'ala Sementara tidak ada air Faqala Lalu Nabi SAW Mengatakan Alaika bis-sa'i Fa'innamu yavika Kamu wajib menggunakan tanah Dan itu sudah cukup bagimu. mu Nanti sebuah kena Bukhari Kata As-Sul'ani Lam arahu Fi Muslim Saya belum melihat hadis ini dalam Sahih Muslim. Tidak menjumpai di dalam Sahih Muslim. ini termasuk di salah satu hadis yang tidak diriatkan dari Bukhari Muslim dalam kitab ini hanya diriatkan oleh Bukhari saja. Alakunih sahih. Namun tidak sesuai dengan apa yang menjadi komitmen penulis di dalam kitab sesuai Bukhari Muslim. Asulani, beliau juga punya syaraf om sarah omdatulacan. S-a uitat nume. El punya puna sarah omdatulacan. Namont, pentru cine, catatan pati. Jadi, nu este, nu Tidak sebagaimana este, salam este, nu este, nu Yang untuk jadikan sebagai tata cara dalam bersuci. Dengan syarat yang sama. Kalau kita boleh tayammum sebagai pengganti wudu, kita juga boleh tayammum sebagai pengganti mandi dengan syarat yang sama. Kita boleh tayammum sebagai pengganti wudu karena sakit atau karena tidak mendapatkan air demikian pula dalam bumi. Kemudian yang menjadi pertanyaan di sini, apa sebab sahabat ini eh, dia tidak melakukan sholat sementara dia ada tayamum? Kira-kira kalau kita ditanya, sahabat ini faham tayamum tidak? Ya, belum paham. Ada dua kemungkinan yang terjadi pada saat ini. Yang pertama, dia tidak tahu tentang tayamum. Yang kedua, dia tahu tayamum, namun dia meyakini bahwa orang yang junuh tidak bisa tayamum, tidak boleh tayamum, harus mandi. Dan pendapat orang yang junuh tidak boleh tayamum ini keyakinan umat sunnah și imumismul. Din între cei săi, care au spus că nu se poate întreba despre imumism, există și cei care au spus că nu se poate întreba despre imumism. Există și cei care au spus că nu se Maka para sahabat kadang tahu sari asaragoba tapi tidak tahu rinci sampai mereka mendapatkan pelajaran dari yang lain diajari oleh Nabi Sal Salam atau sahabat yang lain. Ambar menyiasir dia pernah mimpi basah bersama umat di makpok. Dua orang ini junub ketika sampai dan tidak mendapatkan air. Akhirnya apa yang terjadi? Ambar katakan rotu saya gulung-gulung di tanah yang nanti akan kita sebutkan sedangkan Umar Umar tidak umar sholat sesampainya di Madinah dua-duanya diceritakan oleh Nabi SAW dan Nabi SAW tidak memerintahkan untuk ulangi sholat namun Ahmad diajari bagaimana cara tayamum yang benar maka dia tahu bahwa orang yang kalau junub nggak dapat air itu pakai tanah Fataiyya muasai kan Jadikanlah tanah sebagai tujuan kalian, sebagai pengganti. Namun Ammar tidak tahu bagaimana cara. Maka dilakukan oleh Ammar adalah dia tayyabul akbar. Bulu gulung dalam Quran mengenakan hadas Nanti akan kita bahas. Maka seperti dalam kondisi saat, ilmu mereka tidak. Sama. Sehingga Innamal ilmu bukan Berarti kemudian ketika ada orang itu sholat Dia dekat dengan orang sholat Maka akan terjadi transfer ilmu Dengan sendirinya Dia kiai Tiba-tiba setiap hari jadi pinter Itu tidak mungkin Kalau dia tidak mau belajar Innamal ilmu Bita'anmu Mereka yang belajar yang tahu Kalau nggak belajar ya tidak tahu Ada dua kemungkinan yang dialami oleh sahabat ini yang pertama dia tidak tahu tata cara atau dia tidak tahu tayamum yang kedua dia tahu tayamum namun dia meyakini orang yang junub tidak boleh tayamum dan kata Ibnu kondisi yang kedua ini lebih mendekati karena yang pertama syariat tayamum itu turun di perang Muraisy di peristiwa Muraisy Dan peristiwa Muraisy terjadi beberapa bulan sebelum Khaibar, sebelum peristiwa Khaibar. Maka ketika Imran bin Husain, Imran bin Fusin yang hadis ini, ya? Ketika Imran bin masuk Islam, Tayammum sudah ada. Imran bin Husain Berarti beliau mungkin sudah masuk Islam beberapa bulan atau bahkan beberapa atau mungkin satu tahun gitu ya. Maka mungkinkah Imran bin tidak tahu tahyamum? Tahu. Kasus di sini Imran bin ceritakan ada seorang ya Junub dan tidak ikut salat. Berarti orang ini masuk dalam tentang dia masuk Islam sebelum itu. Artinya ketika itu sudah ada syariat tahyamum Dan sahabat ini yang tidak ikut salat ini sudah tahu tayamum. Namun dia tidak meyakini kalau orang yang julur, boleh tayamum. Tanya syariat tayamum Allah turunkan di surat di surat ayat Dan inilah yang lebih mendekati Kemudian hadis ini jadikan talian ya satu keaja tentang masalah al-jah tentang masalah kebodohan al-jah itu udah dalam fisyah al-jah itu udah dalam masalah syariah maka dalam jahil itu ada untuk terkul makmurat dan irtikabil manjiyah. Meninggalkan perintah dan melanggar larangan Apabila ada orang yang melanggar larangan jalan karena tidak tahu Maka tidak ada tanggung jawab apapun baginya. Melanggar larangan karena tidak tahu tidak ada tanggung jawab apapun baginya Kecuali jika yang dilanggar ini hak terkait hal orang lain Maka dia wajib bayar ganti rugi Kemudian yang kedua, meninggalkan perintah. Jangan karena tidak tahu, maka di sana ada dua hukum. Di sana ada dua hukum. Yang pertama, jika waktunya sudah habis, waktunya sudah selesai, sudah terlalu, maka orang ini tidak disuruh kodel, tidak diperintahkan untuk kodel. Contohnya. Apa? Ada orang yang tidak tahu kalau junub itu mandi. Atau tidak tahu kalau apa? E, orang yang kentut itu salatnya batal. Kemudian dia salat bertahun-tahun dalam kondisi seperti itu. Kentut dan dia merasa nggak batal. Sampai akhirnya dia tahu. Kita kalau itu salatnya batal. Apakah orang ini diwajibkan untuk qodoh? Solat-solat yang kemarin, yang kamu lakukan Dengan menton itu, diulangi semua Jawabannya, tidak Tidak ada qodoh Untuk targul makmurah Jahlan, setelah waktunya sudah selesai Kemudian yang kedua Apabila ada orang yang targul makmurat, Jahlan, namun waktunya masih ada Maka apakah dia diwajibkan untuk iadah? mengulangi amalan yang telah dikerjakan dalam kesempatan yang salah tadi di kesempatan yang masih ada jawabannya di sana ada dua pendapat ulama ada yang mengatakan dia diperintahkan untuk iadah dan lainnya adalah hadis fusi selalu orang yang selatnya salah dia berkali-kali disuruh Nabi SAW mengulangi salam. mengulangi selam karena apa? Dia meninggalkan salah satu rukun Maka orang itu disuruh untuk i'adah Yang kedua Pendapat yang kedua mengatakan Tidak disuruh untuk i'adah Namun dia disuruh untuk mengerjakan Jika dia belum, belum melakukannya Di antara yang berpendapat Dia disuruh untuk mengulanginya adalah Pendapatnya Imam Ibn Utsaimin. Sebagaimana kita dalam al usul Mani Ibn kemudian ada yang mengatakan tidak perlu ada diantaranya adalah Syahulu Islam, Ibu Daimiyah, dan Ibnu Bayek karena dalam kasus ini orang yang meninggalkan suatu karena tidak tahu dia marfu marfu kitabah seluruh konsekuensi cara ternak wadi angka, sehingga dia tidak diwajibkan niadah lalu bagaimana dengan hadis ini? jawabannya adalah hadis ini bukan niadah orang ini belum sholat suh subuh. Maka Nabi salam-salam perintahkan untuknya kamu tayamum oh, setelah itu salat subuh. Andai kan dia salat subuh dalam kondisi tidak utuh tidak tayamum oh, tentu tidak akan diperintahkan untuk mengulangi salatnya. Kemudian yang menjadi catatan adalah orang ini memahami tadi ya, orang yang culuk tidak boleh salat. Bisa jadi dia di kesempatan yang lain junub tidak dapat air sehingga dia tidak sholat. Namun tidak dari wiyat Dan sholat bertanya kepada orang lain. sudah berapa kali sholat yang kamu tinggalkan dengan kondisi tidak mandi karena junub? Beliau tidak tanya. Ini menunjukkan bahwasanya kaidah tadi ya tergolak mulad jahlan tidak wajib kau Wallahu a'lam semoga yang kita pelajari ini bermanfaat dan kita berusaha untuk menggali beberapa kaidah penting yang ada dalam hadis-hadis di Umdatul Ahkam karena kaidah semacam ini bisa kita terapkan untuk banyak kasus dan itu yang lebih penting daripada sebatas menyimpulkan hukum okay. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat wassalamualaikum, Mărturisirea asta înainte, mobil, 3 liter Aia? Dali? Aia? Aia. 3 litri. 3 litri. Pai, am. Auriu, că era. Ei, sehingga kalau misalnya ada orang yang mandi dengan 3 liter kok kerepotan malah nanti banyak yang kering nggak sah mandinya dia harus nambah. Tapi bisa kita latih dia. Kita coba bagaimana mandi dengan jumlah air yang sedikit. Orang yang lebat rambutnya bisa apalagi kita yang badannya kecil, rambutnya sedikit, tangannya kecil ya. Serba kecil dibandingkan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Seharusnya kita lebih pisah Ya gimana mandi dengan air di Yang penting maunya air itu mengalir di badan kita Tidak harus kebiar-kebiur Yang penting mengandung Masalah seger dan tidak seger itu urusan Tapi sah dan tidaknya itu yang menjadi pembahasan Kurang maram ya, ini jelas kurang maram Cukup, salvagheta, kita lanjutkan di pregondiam, berikutnya